Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Tadi sendiri saya lantungkan lagu permintaan dari sahabat-sahabat saya Panitia dari Mitra Mandonggal semuanya ada Kali ini Lagu yang kedua kalinya masih bersama Nyopalapa Ada Ramayana, ada Aura Saya akan mencoba berduet bersama rekan saya yang dari dulu selalu ganteng Sorry hari ini apalagi monggo ada mas brewing. Ya, enteng apa? Ja no sos ara tenan un poble dureria ja yeah.